Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah nekhmanuhu wa nasda'inuhu wa nasda'inuhu wa nasda'inuhu Wa na'udhu billahi min shuruh la nifusina wa sriyatina wa alinalina Man yahdi ilahu fadamadilana Wa man yudil qala adiyana Masyadu anla illa adilallah Wuhya hula shabir kala Masyadu anla yaduhu wa rasuluhu Allah Taala berkata: "Jadi, ya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah telah menciptakan langit dan bumi, ya orang-orang Muslimin, ya orang-orang yang bertakwa, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menciptakan langit Ya Imaninna, Allah meminta Allah, wa kuudu kawlaan sadeedah, yuslih lakum ahmanakum, wa yudukhin lakum zhunubakum, wa man yuka'illah hama nasulahum, faqad fathu kawuzan ardeena. Amma ba'lfa, inna aslaq al-hadithi kitabullah, ufhidhal hadhihan fabiina Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam. tasha'ala lomul muhadathatuhaka minna kulah muhadathatin bid'ahat, وكل بدعته ضلاله فقد ضلاله في الماء مشاهره المسلمين والمسلمات رحمه الله ورحمه الله الحمد kita bersyukur kepada Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala masih terkadang memudahkan kita untuk kembali bersama-sama mendekatkan diri kepada-Nya Subhanahu wa taala melalui usaha kita dalam berdakwah dan mengaji kita dengan kita bersama-sama membaca kitab syarah al-masailil jahiliyah. Yang kali ini kita sampai pada al masalah terlebih syurut yaitu masalah jahiliyah yang ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat usaha kita dalam mempelajari agamanya ini sebagai satu amal kebaikan yang semakin membuat kita dekat-dekannya Dekat dengan rahmat dan perintahnya, dekat dengan ampunannya dan berminnya, dekat dengan jannahnya Amin ya Allah Alhamdulillah Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman dan ini rahimahallahu ta'ala salahu penyusun kitab Al-masail al-jahiliyah mengatakan ya'tiqaduhum anna af'al asharaf wal min karamatil awliya' di antara Masa'il jahiliyah di antara perkara-perkara jahiliyah atau bisa kita katakan pola pikir dan keyakinan jahiliyah itu adalah keyakinan mereka Bahawa perbuatan-perbuatan Penyihir dan para dukun ini termasuk daripada karomah triauliyah, termasuk daripada karamah para para wali. Jadi berkenaan dengan praktek sihir dan perdukunan, ini adalah satu praktek kesesatan yang sejak kuno telah dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan. Terkenaan dengan praktek sihir ini sudah pernah terjadi di masa Kerajaan Nabi Sulaiman Ali Sholat Wasa. Di tengah-tengah kaum kani Islam Allah berfirman dalam surah Al Baqarah: "Watakum hatta musyayyati mu'anabulki Sulaiman". Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa Kerajaan Nabi Sulaiman. وَمَنْ كَفَرَ سُولَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعِلِمُنَا النَّاسَ الشَّحَرُ Sulaiman tidak kafir karena Sulaiman tidak mempraktekkan dan mengajarkan sihir akan tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan dalam surat al ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa praktek sihir praktek-praktek semacam perdugunan ini sudah Pernah terjadi di masa dahulu Dan ini sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu Bahwa di antara Kesesatan yang Disebarkan oleh syaitan Di tengah-tengah Bani Israel Adalah mereka Bani Israel menyangka Bahwa Nabi Sulaiman AS Mendapatkan kekuasaan Dan Kelebihan Dengan bisa menguasai Baik itu bangsa manusia, bangsa jin maupun bangsa hewan Itu adalah karena memiliki ilmu sihir Karena mempraktekan ilmu sihir Yang mana kemudian orang-orang yang hidup setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS ya, Mereka disesatkan oleh syaitan Yang mana mereka kemudian mencari kitab yang pernah ditulis oleh syaitan di saham Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Syaitan menulis dalam kitab itu berbagai macam ilmu sihir, yang kemudian ketika mereka mendapatinya mereka menyimpulkan bahawa Sulaiman itu memiliki kekuasaan yang luas, memiliki kemampuan, ya, bisa mengendalikan ya, berbagai macam makhluk itu adalah karena ilmu sihir yang ada di dalam kitab tersebut. Padahal Sulaiman Ya tidak mempraktekkan sihir dan tidak pernah pernah mengajarkan sihir kepada manusia. Nabiullah Suleiman Alisallatuwassalam murni mendapatkan karunia Allah, ya yang berupa merahtsizar, yang menjadikan beliau kemudian dengan izin Allah Taala bisa menguasai dan mengendalikan makhluk-makhluk ya, berupa manusia dan jin serta hewan-hewan. Nah, Akan tetapi kemudian Praktek sihir ini kemudian apa? dilakukan oleh Bani Israel Bahkan juga dilakukan oleh masyarakat setelahnya Bahkan mungkin sampai detik ini praktek sihir tetap Banyak yang mempraktekannya, banyak yang melakukan Praktek perhubungan Nah, yang menjadi perkara yang patut dikhawatirkan Sebagian para praktisi sihir ini Mereka membungkus Praktek sihir mereka itu dengan bungkus-bungkus agar ya. Mereka menyusupkan di dalam bacaan-bacaan kufur Di dalam mantra-mantra mereka Itu beberapa ayat Qur'an Atau beberapa doa-doa Atau kalimat-kalimat berbahasa Arab Entah dengan dipahami maknanya atau tidak dipahami maknanya bahkan ada sebagian ya masyarakat di negeri kita itu membuat mantra-mantra yang kalau kita baca mantra itu mengesankan adanya pelecehan kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya tadi itu saya surih coba browsing gitu ya. Kaitannya dengan ayat-ayat uh, Quran yang disusupkan di dalam mantra-mantra. Itu dapat ada kalimat-kalimat mantra saya enggak hafal ya kalimatnya. Karena berbahasa Banten atau apa? Terus di situ ada ayat Firman Allah Taala walatal bisul hako batil dimasukkan. Ternyata mantra itu tujuannya untuk apa? Untuk mengobati penyakit bisul. Jadi ayat itu dimasukkan kenapa? Karena ada kata bisul, walatal bisul. Walatal bisul hako batil Nah ini kan melecehkan ayat. Ini kan meleceh melecehkan ayat. Pernah juga saya mendapati Informasi ada orang itu Mempraktekan Satu mantra Yang mana Di dalam mantra itu Orang tersebut membaca ayat wa Apa namanya kan ya? Kulnaya narukuni bardan wassalaman Ala ibrahim Ayatnya kan begitu ya Allah berfirman Kulnaya narukuni bardan wassalaman Ala ibrahim Kami mengatakan Ya naruh kuni, wahai api kuni, bar dan wassalam Jadilah kamu dingin dan keselamatan Alah Ibrahim, bagi Ibrahim Jadi ada sebagian orang mempraktekkan ayat ini sebagai mantra Untuk perlindungan, Untuk perlindungan, perlindungan dari senjata api, dan bisa kebal dan sebagainya Ternyata dia mengamalkan, mempraktekkan ayat itu dengan pengamalan ya Dengan puasa-puasa yang tidak syar'i ya. Ada puasa-puasa yang dulu dipraktekan orang-orang Jawa kuno. Ada namanya puasa pati geni, puasa nablen, Rawot, dan seterusnya ya. Terus kemudian ayat tersebut dibaca Namun kata Ibrahim itu diganti dengan nama dirinya Misalnya namanya mon maaf kainjo gitu Jadi ayatnya itu ganti begitu Wakilnya yang naruh punibar dan wasalaman ada apa Ini contoh ya, ini jangan ditiru itu. Ini istighza ini bahaya, ya. kepufuran. Jadi ayat itu didudukkan seperti mantra-mantra sihir. Orang sebagian orang yang mempraktekkan praktek sihir dan banyak kalau antum mau membrosing ya, ini tujuannya untuk penelitian atau untuk mengerti betul. Apakah memang yang saya sampaikan ini benar-benar ada atau tidak Untuk Cari di internet itu menemukan banyak hal tentang hal ini Bahkan termasuk nanti ada uh, beberapa mantra itu yang dikolaborasi ya. Sebagian ayat diambil, dicuplit, dipotong, kemudian dikasih bahasa-bahasa Jawa yang aneh-aneh Ada namanya Kulhu, Sungsang Uluh Geni, lain-lain tolong -lai. macam-macam, macam-macam. Bahkan di sebagian, kalau di beberapa tahun yang lalu ya, itu di desa-desa, terutama di desa-desa, itu orang-orang desa itu punya buku kayak model mujarobat itu, buku judulnya ada yang mujarobat itu yang kalau mujarobat itu banyak yang berbahasa Arab. Nanti ada namanya petal jemur. Itu itu ada sebagian dari mantra-mantra di dalam kitab kitab betal jemur ada maknanya <laughs> Ini di dalamnya ada mantra-mantra yang dicampur adukan Antara ya, ayat Quran dengan bacaan-bacaan yang nyerangnya Nah ini banyak terjadi, banyak terjadi ya, Di tengah masyarakat dan sebagian masyarakat kita tidak bisa membedakan Ini praktek sihir atau bukan praktek sihir Apakah banyak juga diantara para penyihir ini, para dukun ini, atau sering juga diistilahkan oleh sebagian orang itu uskun, uskun, ustadz dukun. Jadi dia tidak hanya berprofesi sebagai penceramah agama, tapi juga apa? mempraktekan dukun, perdukunan. Dan memang ada kitabnya. Saya pernah pernah bersinggungan dengan kitab-kitab seperti dan sudah diterjemahkan. Saya pernah lihat kitab aslinya. Jadi lucu ya, saya punya kitab itu judulnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Fathul Majid ini kitab syarah untuk kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nulis cucunya beliau. Kitabnya itu terbitan Darul Fikr, Lebanon. Nah, kemudian saya juga pernah mendapati ada kawan itu nyodorkan kitab kitab judulnya Shamsul Ma'arif Al-Kubra. Ini kitab dikenal oleh para dukun dukun-dukun aliran ilmu putih dalam daerah-daerah itu mengenal kitab ini. Itu kitab itu isinya bagaimana cara bikin jimat wifit ya, Raja dan semacamnya. Tapi berbahasa Arab. Ternyata saya lihat kitab itu penerbitnya sama dengan penerbit kitab Fathul Maji. Darul Figur ni, saving orang ini. Darul Figur ini menerbitkan model bagaimana gitu ya. Di satu sisi menerbitkan kita bawa Fathul Majid secara kitab taurat. Pertentangan sekali. Yang satunya kitab siri. Hampir sama juga model-modelnya. Karena yang saya punya itu kan, e, bisa dibilang e, cetakan lama, gitu. Cetakan lama, warnanya kuning. Kita punya yang Fathul Majid. Ternyata juga kitab itu juga Samsung Ma'arif al Anda lihat juga mirip. Gitu. Apa? Model-model dan kualitas kertasnya sama Jadi hal-hal seperti ini bahkan dipraktekkan bahkan oleh sebagian kaum muslimin bahkan ya walakya tuh sampai masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren. Bahkan ada sebagian pondok pesantren kalau mohon maaf kalau kiainya jadi kenal punya hal-hal aneh seperti ini maka kayaknya pondok ini nggak ada karomahnya lahau dalam Itu betul. Saya saya tahu betul itu. Ya. Paket-paket semacam ini banyak terjadi. Ada sebagian mereka itu yang, ya, bisa dibilang belajar itu santri itu terbagi menjadi dua. Santri yang belajar ilmu syar'i sama santri yang belajar ilmu kalau bahasa Jawa ni kan ilmu kanoragan. Tapi itu bahasanya tidak akan norakan jadi ilmu hikmah padahal hikmahnya apa <guluh> ilmu hikmah kan tidak hafal lah nah ini termasuk daripada Tradisi jahiliyah gimana para orang, -orang jahiliyah itu meyakini bahwa hal-hal yang syarikunil ada sesuatu yang yang uh, di luar kebiasaan manusia sesuatu yang ajaib yang dihasilkan Ya, dari tangan manusia, ini adalah termasuk dari karomah. Padahal yang yang melakukan praktek ini sehingga memunculkan hal-hal yang aneh ini, ini tidak dikenal dia di atas di atas agama yang hak. Bahkan banyak apa praktek-praktek sihir di dalamnya, praktek-praktek pengamalan bid'ah yang tercelah, itu banyak sekali. Nah, mungkin bacanya bagus, contoh misalnya yang pernah saya tahu itu bacanya suratul fatihah. Tapi tata cara mengamalkan suratul fatihah ini, istilahnya ingin dapatkan romahnya suratul fatihah ini, itu pakai ritual-ritual yang menyimpang jauh dari syariat. Sampai ada puasa-puasa yang saya sebutkan tadi itu, itu terjadi, mengiringinya, mengiringi wirid fatihah. Padahal dulu Pak, para sahabat itu, ketika merugyah orang dengan membaca suratul fatihah Mereka tidak pakai ritual aneh-aneh sebelum Mereka tidak mengikat dalam tera kutip, mengikatkan romahnya itu dengan melalui ritual puasa-puasa yang aneh-aneh Ritual mereka itu ya taat kepada Allah dan Rasul, ya bertakwata pada Allah selesai Sehingga suratul fatihah yang mereka baca itu dengan izin Allah ya, Allah Jadikan bacaan suratul fathiyah mereka benar-benar bisa menjadi rohnya Bukan karena apa mereka merituali sebagai bahasa orang-orang itu -orang. Tidak seperti itu Tapi banyak kaum muslimin yang demikian nah, Sehingga hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang sama Sesuatu yang kabur di tengah-tengah kaum muslimin Yang kemudian pada akhirnya mereka berangkapan bahawa hal yang sepertinya adalah sebuah hal yang dibenarkan Nah, ini dikatakan di sini keyakinan mereka di dalam perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi ya. e, disebabkan anak sihir atau semacam wahansadi. Ya. Jadi, yang Jadi keyakinan mereka di dalam hal-hal yang luar biasa yang yang muncul dari para penyihir. Dan mereka ya, yang serupa dengan mereka Annah min karamati salihin Bahwasanya itu semuanya adalah termasuk dari karomahnya orang-orang shaleh Wa nisbatihi ilal anbiya' kaman ya, nasabuhu li Sulaiman alaihi salam Dan penyandaran mereka kepada para Nabi Sebagaimana mereka menyandarkannya kepada Sulaiman alaihis Yang dilakukan oleh alam Tani Israel mereka menyandarkan ilmu sihir ini praktek sihir ini kepada Zabad kepada Nabi Sulaiman ya bahkan di dalam kitab-kitab sihir seperti Al-Jharqah dan semacamnya antum kalau buka itu antum akan menemukan jimat ya tulisan alif alif alif kemudian ada bintang bintang segi e, bintang berapa ini bintang segi 6 ini yang ada e, segitiganya tiganya 2 strategi sama ke bawah. Bintangnya bintang David istilahnya orang Yahudi. Bintangnya Yahudi yang biasa dipakai kalungnya Yahudi. Terus ada beberapa huruf-huruf ya, arah Itu ditulis di situ. Ya. Jadi Raja Sulaiman. khotam Sulaiman. Apa artinya khotam dal fatrah. Khotam itu cincin. Jadi diyakini tulisan itu itu dulu ditulis di cincin Nabi Sulaiman sehingga jadi sakti Nabi Sulaiman dari setiap Kayak la ilaha Padahal cincinnya beliau cincin biasa ini ya, bukan cincin yang punya kekuatan magis dan semacamnya. Tapi memang dikisah Israiliyat, antum bisa rujuk merujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 itu ya. Ya, wattaba'u matabasyatil 'ala mulki Sulaiman. Itu memang dikisahkan di dalam salah satu riwayat yang ada di dalam kitab Tarsilagatir. Itu dulu Nabi Sulaiman itu pernah, ya, ketika ke kamar mandi, ketika ke toilet, beliau menitipkan cincin itu kepada salah satu isteri. Nah, kemudian ada salah satu syaitan itu yang me, apa namanya, berwujud menjadi wujud beliau. Kemudian datang kepada istri Nabi Sulaiman dan meminta cincin itu. Nah di situ Allah menguji Nabi Sulaiman, Alaihissalam. Sehingga ada beberapa waktu di mana syaitan itu memiliki keleluasaan untuk mengendalikan kerajaan Sulaiman, karena dianggap dia sebagai Sula Sulaiman, Nabi Sulaiman. Padahal dia adalah jelma'an jin, jemaan setan. Dengan menggunakan apa jin-jin. Dan disitulah kesempatan syaitan ini menulis kitab sihir itu. Ditulislah kitab sihir itu oleh syaitan tersebut. Ya, dan dinisbatkan kepada Sulaiman ya, karena secara rohir tampak bahwa yang menulis kitab itu adalah Nabi Sulaiman, padahal bukan, padahal jemaahan Jin dan Syaitan. Ini dari salah satu kisah kisah yang diteriwayatkan di darat kita tersebut kali ini. Ya, Donang alim sampai kemudian pada akhirnya Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman alisalatuhusalam dan kemudian ee, Syaitan itu ya. Uh, di, direbut kembali gitu ya. kekuasaan dari syaitan dan kemudian sebelumnya ya sebelum dikuasainya kerajaan itu uh, maaf uh, ya setelah ditulisnya kitab sihir tadi ada syaitan yang menjamah kerajaan Sulaiman kemudian Nabi Sulaiman oleh sallallahu alaihi wasallam asli itu merebut kitab tersebut dan kemudian menyekelnya di bawah sananya ditanam di bawah sehingga syaitan tidak tidak sanggup untuk mendekati dan mengambil ya, kitab tersebut untuk disebarkan di tengah umat manusia. Sampai pada akhirnya setelah wafatnya Nabi Sulaiman beberapa kurun waktu, kemudian syaitan datang menjelma menjadi orang tua dan kemudian apa? menasihati orang-orang pada Islam, kalau kamu ingin mendapatkan kekuasaan seperti Sulaiman, eh, kesaktian seperti Sulaiman, maka cari di dalam kerajaan Sulaiman itu ada kitab Kitab Sulaiman. Carilah mereka, ya. Mencari kitab tersebut sampai tidak menemukan Akhirnya kemudian si kakek tua yang menjadi jen ma'anjin ini Dia mengatakan bahwa kitabnya ditanam oleh Suriman di bawah singgasana. Dia tidak berani, tidak bisa mengambil, tidak bisa mendekati Tapi akhirnya orang-orang pada Israel ini kemudian apa? Menggali dan menemukan kitab itu Dan kemudian mereka mengatakan Oh ternyata Suriman dulu memiliki kekuasaan adalah karena ilmu ini di dalam kitab ini makanya di situ Allah kemudian mengasingkan nama Nabi Sulaiman, Bahwa Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, tidak pernah nulis kitab sihir sama sekali, itu setan itu yang buat. Murni Sulaiman mendapatkan karunia Allah berupa pertizat dari sisi Allah SWT. Disebutkan di sini al-makshari fihi, al-umurul shariqatulilah ada, jadi perkara-perkara yang eh di luar kebiasaan perkara-perkara yang luar biasa perkara-perkara ya. yang singkat wala yaqdiru 'alaiha illa Allah dan tidak ada kuasa untuk mewujudkan perkara-perkara yang luar biasa ini kecuali Allah wa jarat 'alaiyati nabi mukallal nabi nabiyin fadhiya mu'jisah dan apabila berlangsung ya Perkara yang kharikun lil'adah ini. Perkara yang e, luar biasa. Ya. Itu berlangsung melalui tangan seorang Nabi. Maka itu disebut kuajizat. Seperti apa Nabi Musa AS. Ya Allah karuniakan kuajizat kepada Nabi Musa. Yaitu diantaranya melalui tongkat. Namun ada perhatikan ya. Kisah Nabi Musa AS ini. Jadi tongkat berubah menjadi ular Itu tidak Atas kuasa Nabi Musa sama sekali Tidak atas atas kuasa Nabi Musa sama sekali Bahkan ketika Allah menceritakan Tentang kaitannya dengan Penggunaan tongkat itu Untuk menunjukkan sebagai murjizat Selalu Allah di dalam Al-Quran Menceritakan bagaimana Allah Berfirman kepada siapa? Nabi Musa, ya, lemparkan tongkatmu, Muay Musa, tidak pernah kemudian Nabi Musa dengan inisiatif sendiri langsung melemparkan tongkatnya terus tiba-tiba menjadi ular Tidak ada Atau ketika pada saat dikejar oleh tentara Fir'aun, ya Fir'aun dan tentaranya Sampai kemudian sudah mulai terlihat ya, pasukan Fir'aun itu Kemudian ya, Nabi Musa AS tidak dengan inisiatif, inisiatif beliau Kemudian apa? Memukulkan tongkat itu ke lautan Karena Nabi Musa tahu, Nabi Musa meyakini Tongkat ini tidak ada Tidak ada kekuatannya sama sekali Tongkat ini tidak sakti gitu ya. Tongkat ini tidak sakti Tongkat ini bisa berfungsi Jika Allah mengendaki Makanya Nabi Musa nunggu Petunjuk dari Allah SWT Apa yang harus dilakukannya. Allah perintahkan Nabi Musa memukul tongkat di atas Baru terbelah Padahal sudah Sebelumnya ada apa? Ada perkara-perkara yang menakjubkan yang muncul dari tongkat itu. Harusnya kan Nabi Musa nggak pakai nunggu apa? Petunjuk dari Allah, ini tongkat sudah sakti kan gitu ya? Tapi tidak begitu. Ini pelajaran penting buat kita perlu untuk kita perhatikan bahwa segala sesuatu yang bersifat keringun lil itu hakikatnya Allah yang mampu untuk mewujudkannya. Mana Nabi Musa sama sekali? Tidak pernah bergantung sedikitpun dengan apa? Tongkat yang Allah berikan ini Atau tongkat yang Allah jadikan apa? mujizat itu Muncul melalui Tidak pernah menggantungkan sama sekali Nabi Musa itu kepada tongkat itu Padahal sebelum-sebelumnya Tongkat itu sudah apa? Sudah di eh, Ibarat kalau kita misalnya punya tongkat itu Kita berpikir tongkat ini sudah sakti Enggak Beda dengan orang Kalau pakai jimat Orang pakai jimat itu mesti apa? Yakin jimatnya bakal punya khasiat ini dan itu kemampuannya. Meskipun sebagian ada yang tersirumus hanya dalam sini kan jelarnya, mereka yang punya jimat itu mereka berkeyakinan bahwa Allah yang mengkaruniakan kepada jimat ini suatu keberkahan yang bisa mengantarkan orang yang mengenakannya itu bisa mendapat kemanfaatan dari. Ya, tapi bahaya juga ketika seseorang itu pada akhirnya menggantungkan harapan dan dan hajat keperluannya itu secara pendebian kepada jimat itu, maka ini bisa menjadi sedih besar apa biasa dan. Ya, Sebagai orang kan ada yang mungkin begitu ya dia pakai jimat dia merasa kalau dia pakai jimat itu allah bakalan akan jadikan dagangannya laris. Tapi kalau ketika dia kehilangan jimat dia ya, langsung dia berpikir bahwa kekayaannya bakal enggak habis. Eh <laughs> berarti di situ sudah ada ketergantungan hati kepada jimat tersebut. Nah, contohnya di sini Kakak Syekh Saleh Mukausah ila Allah. Contohnya adalah tongkat berubah menjadi ular bagi Musa alaihissalatu wasallam. Dan contoh yang lain adalah apa yang dimiliki ya atau yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa AS Yang berupa apa? menghilangkan kebutaan dan penyakit kusta Buta dan kusta ini penyakit yang sampai sekarang kan gak ada obatnya Terutama kalau butanya itu buta sejak lahir Karena kalau buta sejak lahir ya sudah sudah tidak bisa diobati. Kusta juga demikian, al-abros ini bisa maknanya kusta, bisa maknanya penyakit gelap Apa itu? Kulit-kulit albino, binuna ini. Kulitnya yang berbeda ya, warnanya. Itu kan gak ada obatnya, sampai sekarang gak ada obat yang bisa menghilangkan Dua penyakit ini nah, Nabi Isa AS dengan izin Allah ya, Melalui tangan beliau Beliau bisa menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para kofit di masa itu, karena di masa Nabi Isa Alaihissalam itu yang lagi keren pada saat itu adalah pengobatan, pengobatan. Jadi moizat itu, moizat itu sesuatu yang mengalahkan dan mengungguli segala hal yang diagungkan atau menjadi sesuatu yang paling menjadi paling wah gitu ya di tengah masyarakat kalau Nabi atau Rasul itu diutus ya, seperti Nabi Musa Nabi Musa itu kan diutus e, di mana ilmu sihir itu menjadi sebuah hal yang e, menjadi hal yang yang besar gitu, di tengah-tengah mereka dan saya pernah baca keterangan ya, dari para ulama kenapa Raja-raja dulu itu sering punya penyihir. Jadi para raja zaman dahulu itu mesti punya penyihir. Karena dengan adanya penyihir itu sangat mampu untuk membuat rakyat itu ketakutan dengan sihir-sihir yang dibuat oleh para penyihir. Sehingga para raja ini mampu untuk mengendalikan rakyatnya. Mampu untuk mengendalikan rakyat. Memang sihir ini kan sesuatu yang aneh, kan? sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang yang melihat itu, ya, dia merasa bahwa orang yang bisa melakukan sihir itu adalah sebuah ya, hal yang besar. Waih ya ilmuu tabiinillah dan menghidupkan -ma orang mati dengan izin Allah. Wa ma'afatullahi Muhammadin salallahu alaihi wasallam inal mu'adzizah yang أعظمها هذا القرآن العظيم dan apa yang Allah taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam berupa jizah dan ia dalam bentuk yang paling agung itu berupa Al-Qur'anul Al Azim ini. Ya Al-Qur'an ini adalah mu'tazil yang paling agung Cuma dia berbeda dengan mazhab Mu'tazilah yang Coba Anda perhatikan ya Allah itu memberikan majizat kepada para nabi dan para rasul Rata-rata dalam majizat yang Secara kasat mata itu sesuatu yang menakjubkan Tapi bertahan hanya pada saat rasul itu hidup Atau bertahan hanya pada saat oleh Allah SWT Contoh misalnya tongkatnya Nabi Musa Tongkat Nabi Musa ini Bisa menjadi ular, bisa membelah lautan dengan izin Allah Kapan tongkat ini, tongkat ini berfungsi, bisa berfungsi seperti itu? Ketika Nabi Musa masih Masih itu Dan ketika Nabi Musa sudah meninggal maka tongkatnya sudah tidak lagi Tidak lagi uh, memiliki kemujizatan semacam itu Dan rata-rata mujizat-mujizat para Nabi, para Rasul itu hal-hal yang Salikun lil'adad Sesuatu yang menakutkan yang di luar kebiasaan manusia Tapi Al-Qur'an tidak Dan kalau kita perhatikan Al-Qur'an ini sebagai mazizat yang paling agung Dan dia diabadikan oleh Allah sampai sekarang, tetap dia jadi mazizat ya, Tetap dia jadi mazizat Orang itu kalau berusaha mendekati Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang mereka geluti Itu pasti akan menemukan keajaiban Al-Qur'an mau dia ahli matematika dia ahli sains, dia ahli kejiwaan bah atau ahli apapun kalau dia berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an ini dia akan mendapati banyak luar biasa ahli bahasa ahli sastra ya. ahli apapun dia akan mendapati suatu keagungan dari Al-Qur'an Karena Al-Quran kan tanda, ya, ayat itu kan tanda, petunjuk Yang mana sama Al-Quran ini Allah SWT menggambarkan ya, Petunjuk itu dengan gamblang gamblan karena, Dan memang menunjukkan ya, bahwa Al-Quran itu min'idillah Kena-kena dari sisi Allah SWT Karena itu banyak para ahli Bukan ahli agama bahkan para ahli ilmu pengetahuan sains kedok kedokteran dan sistemnya Banyak yang mereka masuk Islam. Karena Al-Qur'an dan melalui pendekatannya kepada Qur'an melalui ilmu yang menjadi disiplin pendidikannya. Seorang dokter bisa masuk Islam mendapat hidayah karena Qur'an menyinggung tentang ilmu pengetahuan tentang kedokteran misalnya. Atau tentang alam misalnya atau tentang yang lain. Bahkan sampai yang pernah saya dengar itu, ada salah satu Ustadz menceritakan Sampai ahli arsitektur itu bisa masuk Islam karena itu Bayangkan Karena pendekatannya, yaitu, si arsitek ini dia seorang arsitek dari Jiran Angkala Dasar Dia itu biasa membuat bangunan, jadi dia itu ingin beda dari yang lain Dia bikin bangunan itu terinspirasi dengan kitab-kitab suci dia ingin membuat pangkalan yang e, menggambarkan sesuatu yang ada kaitannya dengan yang tidak suci. Nah kemudian dia mempelajari Al-Quran. Nah di Quran itu sering didapati ketika Allah menceritakan tentang sifat surga. Allah menyebutkan di dalam surga itu terjerimintah di al-anham. Allah menggambarkan surga itu, Allah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, maka dia buat rumah. Bangunan rumah yang gambarannya adalah apa? seperti danauan. Dibuat di bawahnya itu mengalir semacam sungai, aliran sungai. Nah, setelah dia buat jadi, kemudian dia belum sempat menikmati rumah itu, belum sempat mendiami rumah itu, kemudian ada banyak pekerjaan. Sampai membuat dia penat, lelah ya. Dalam beberapa waktu dia banyak melakukan perjalanan jauh ke luar negeri seterusnya Sampai kemudian dia balik Balik dalam kondisi lelah dia datang ke rumah barunya ini Nah ternyata pada saat dia menempati rumah barunya itu ya, Dia kemudian uh, merebahkan tubuhnya beristirahat Sambil mendengarkan gemerinciknya air Yang mengalir di bawah lantai rumah itu dan itu mendatangkan kesegaran yang luar biasa. Maksudnya, Seakan seakan-akan semua penat dan kecapekannya itu semuanya hilang. Karena apa? Karena secukupnya rumah tersebut dan sekaligus suara air yang mengalir di bawah, ini sungai-sungai yang kuat, yang siap kuat itu benar-benar membuat segar. Terus dia menyimpulkan sendiri, kenapa Tuhan itu kok memberikan surga itu dengan selalu menggambarkan surga itu di bawahnya mengalir? Sungguh, oh ternyata untuk menghilangkan kepenatan orang-orang yang beriman karena telah banyak menghabiskan waktu hidupnya di dunia dengan berbagai macam amal dan berbagai macam apa cobaan yang dialami. Sehingga Tuhan ini ingin memberikan apa? kelegaan, kesegaran untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu di dalam surga dengan memberikan apa? surga yang mengalirpun sungai-sungai. Terinspirasi dengan ayat itu Masuk Islam tadi. Ya. Basyal lebahannya sekarang. Ada juli itu profesor dari Thailand. Saya pernah baca dia. Ya. Dia masuk Islam. Dia ahli kulit, ahli kulit. Dia masuk Islam. Karena sebuah ayat. Karena sebuah ayat. Ayatnya itu Allah mengatakan inalatina kaafirun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir di ayat ini. Orang-orang kafir kepada ayat, -ayat kami. Saya uh, apa namanya? Ini adalah dakata ruba yang dinas satu selingkar gitu. Kami akan masukkan mereka ke dalam mereka. Ulama tazijat juluduhum battadadun juludat ghayra alyaduk alha. Setiap kali kulit mereka itu hangus, maka kami akan ganti kulit yang lain, masuk kulit yang baru, liyazul azab agar supaya mereka merasakan azab. Karena ini profesor ahli kulit dia tahu betul. Ya. Ayat itu menyinggung tentang kulit, tidak menyinggung tentang tubuh. Kalau di dalam neraka itu kan kan bukan hanya kulit yang dibakar, kan? tapi kan juga di dalam kulit itu juga terbakar kan begini. Tapi kenapa Allah kalau menyebutkan di situ mengganti kulit kok tidak mengganti anggota badan yang terbakar? Bahasanya kok pakai kulit, kan? itu kan terlalu spesifik sekali. Kan? Akhirnya si profesor ahli kulit ini berpikir, oh berarti ayat ini tepat. Kenapa? Karena yang bisa merasakan sakit. Pedih, panas, dan semacamnya Itu adalah kulit Karena kulit ini ya, Dia memiliki saraf-saraf Yang akan mengantarkan rasa sakit itu Menuju otak, dan kalau kulit Itu sudah terbakar hangus Api itu sudah mulai Membakar bagian bawah kulit Atau sampai pada Daging dan semacamnya Itu rasa sakit sudah tidak terasa Kenapa? Karena sudah Saraf-saraf yang membawa Rasa sakit itu sudah mengatasi Nanti, makanya kemudian kulitnya yang diganti di situ untuk apa? Untuk merasakan ada yang terus-menerus dirasakan. Maka profesor ini langsung syahadat karena itu ketika tahu ayat ini dibacakan apa saja. Belum lagi yang lain-lain. Jadi siapapun ya orang dalam bidang apapun dia akan bisa mendapatkan petunjuk yang hak dari Al-Qur'an Tentunya yang khas tadi. Ya. Karena mendapatkan Al-Qur'an itu milinillah. La roib fi. Di akabak raqwan bahwa dia akan datang dari sisi sisi Allah. Ya lebih-lebih kalau orang tersebut ahli dalam bidang bahasa. Ahli dalam bidang bahasa itu akan dia dapati keindahan Qur'an itu luar biasa. Presisinya gitu ketepatan dia Al-Qur'an itu dia akan terasa. Bagaimana Al-Qur'an kok bisa ya, e, contoh ya contoh ya, contohnya. Kita baca surah Al-Fatihah ya. Ada di antara nilai apa ya? balaghah ya, istilahnya. Nilai pengungkapan yang indah dalam Al-Qur'an itu. Itu kalau dalam surat Al-Fatihah. Allah itu Menunjukkan kepada kita ya, Tentang bagaimana kita berada kepada Allah swt. Karena Allah sendiri uh, Menggambarkan tentang dirinya itu Dalam hal-hal yang baik-baik saja Karena Allah tidak menggambarkan dirinya dalam hal-hal yang buruk Contoh so, Dalam suratul fatihah itu Allah mengatakan uh, Ketika kita membaca Dina siratul mustaqim Siratul ladina an'amta Di situ ada ayat an'amta alim Engkau berikan nikmat atas mereka. Kata anak anta itu itu kata kerja apa kata benda? Kata kerja fiil maldi kan gitu ya anak anta. Artinya apa? Artinya ada aktivitas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Apa itu Allah memberi nikmat. Memberi nikmat ini termasuk gambaran sifat kemurahan Allah Subhanahu Wataala, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu memberikan nikmat. Setelahnya Allah menyebutkan ada dua golongan yang Allah tidak kasih nikmat kepada mereka. Tapi Allah tidak gambarkan dengan gambaran perbuatan Allah kepada mereka. Allah katakan bi al-maghdubi 'alaihim wal Al-maghdub al-maghdub itu bentuk apa? Yang belajar bahasa Al-maghdub alaihim Maf'ul Maf'ul bi Objek ya kan? Allah tidak sebutkan Bukan jalannya orang yang Allah telah murkai mereka anda, Tapi Allah sebutkan dia objek Bukan golongan orang yang dimurkai Ya kalau objek gambarnya dimurkai itu tidak secara langsung menggambarkan aktivitas karena tergila tidak menggambarkan aktivitas tapi memang terkandung dalamnya ya pemahaman bahwa itu ada aktivitas tapi tidak secara lugas langsung Allah katakan Allah memurkai mereka enggak? bukan gudzbat alaihim juz ashmalah ah paham ya bukan kalimat bukanlah yang telah engkau murkai atas mereka ndak karena kalau kata engkau murkai atas mereka berarti ini bentuk aktivitas pekerjaan Allah murka kepada mereka tapi disebut maghdhubi alaih yang dimurkai atas mereka sehingga uh, pelakunya ini enggak disebutkan tapi kalau an anta tadi anta engkau ya Allah pelakunya disebutkan aktivitasnya disebutkan kan ya ketika memberikan apa kenikmatan artinya perbuatan baiknya Allah Swt itu ditonjolkan oleh Allah Swt ta tapi kemurkaan Allah tidak katakan عذب عليهم فَبِمَا عذُبْ عَلَيْهِ غير المذوب عليهم bukan jalannya orang yang diburka yang kaskeleter termasuk juga kalimat yang berikutnya ولا bukan pula orang-orang yang sesat Kira-kira orang nasrani itu sesat penyebabnya apa? Allah sesatkan atau mereka sesat sendiri? Allah sesatkan kan ya? Pastinya kan begitu. Ah, siapa yang dikehendaki ya, eh, Allah itu mendapatkan petunjuk maka dia berpetunjuk. Siapa yang Allah kendaki tersesat maka dia tersesat. Tapi Allah tidak katakan perbuatan Allah dalam menyesatkan orang-orang nasrani. Tapi Allah bahkan menggambarkan orang nasrani ini mereka seakan-akan milih jalan kesesatan kesesatan. Walau badi itu kan e, bentuknya subjek pelaku, e, orang yang tersesat. Jadi Allah tidak tonjolkan apa per perbuatan Allah di dalam memurkai orang yang rugi dan tidak pula menonjolkan apa menyesatkan orang nasrani. Tapi Allah menyatakan ya, atau dinyatakan dalam ayat tersebut engkau ya Allah yang memberikan nikmat atas mereka ada aktivitas. nah Ini menunjukkan apa? Etika. Kita wajib beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manya Allah katakan dalam Al-Qur'an dia jikalau seir di tangan mula segala kebaikan. Allah enggak pernah menyebutkan bahwa keburukan Itu datang dari Allah. Meskipun hakikatnya keburukan dan kebaikan datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan etika. Nah, itu keindahan dan presisinya di situ eh apalagi cerahnya itu ketepatannya di dalam memilih kalimat yang kemudian mengandung Rahasia yang baik Itu luar biasa dan ini e, kalau orang-orang yang ahli bahasa Arab itu benar-benar ngerasakan bahasa. bagaimana tepatnya penggambaran-penggambaran ya, semacam ini di dalam kalimat-kalimat ya, berbahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kan karena nggak pernah belajar bahasa Arab saja, jadi nggak merasakan gitu, keindahannya dari mana kok presisinya dari mana kurang kurang dirasakan. Tapi bagi orang yang ahli bahasa dia merasa dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia ketepatan ketepatan itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam Al-Qur'an itu benar-benar tampak keseimbangannya itu luar biasa. Belum lagi dari sisi pembacaan. Al-Qur'an itu kan ada ilmu tajwid, ya. bagaimana cara membaca Al-Qur'an itu dengan baik eh, Itu pembacaan itu kalau diteliti oleh ahli bahasa, diteliti oleh ahli orang yang, yang berkaitan dengan fonetik, ya suara itu juga akan ditemukan ya, Kelebihan-kelebihannya Hanya Al-Qur'an sendiri kalau dibaca itu kan didengar itu enak gitu meskipun ndak ada alunan musiknya ndak ada seakan-akan dia mengalun dengan alunan yang luar biasa Nah silakan nanti dulu kita Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah Allah Allah I love you Aku anakmu, anakku tuan. Nah disebutkan di sini wa ma ataa Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min almu'jizat allati 'azzabaha hadzal al-bashari kullaha wa ajaza al-jinni wal ins an ya'tu bimithlih ya dan di antara ya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia keluar biasaan ini yang Allah berikan kepada nabi dan rasul adalah apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ya, mu'jizat yang mana uh, mu'jizat yang paling agung yaitu Al-Qur'an yang uh, mengalahkan segala hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan bahkan mengalahkan jin dan manusia sehingga mereka ya, tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an jadi Al-Qur'an ini sudah menyampaikan sebuah 400 tahun lebih yang lalu itu Al-Qur'an sudah menantang siapapun dari kalangan manusia janji ya, Untuk mendatangkan, kalau mereka masih ragu bahwa Al-Qur'an itu tidak datang dari sisi Allah ya, Maka datangkan satu surat yang semisalnya ya, Atau satu surat yang paling sedikit gitu ya Dari Al-Qur'an ini uh, Yang serupa dengan Al-Qur'an, kalau memang ya, mereka mampu untuk mendatangkan. Tapi se sejalan, uh, se -sedah, apa dalam sejarah perjalanan uh, manusia Semasa diturunkannya Quran sampai sekarang Itu enggak ada satupun kitab yang Mampu menandingi dan menyaingi Quran Enggak, enggak ada, sama sekali Kalaupun ada misalnya usaha untuk menyaingi Mesti nanti akan ada yang mengkritisi dari yang lain ya, Ada orang yang mengkritik dari yang lain Dari sisi yang lain Ya Mesti akan ditemukan cacat-cacatnya. Tapi kalau Qur'an tidak. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya ada orang yang mengaku dirinya tahu kecacatan Qur'an itu di sisi ini. ini, Nanti bakalan ada ahli, bukan orang biasa. Ahli yang akan membatalkan apa, kritikan cacat itu kepada Qur'an. Yang menandakan bahwa Qur'an itu tidak ada kecacatan. Nah ya'adihil batir wimpayni ya'adihil wanafifal fi'i. Tidak didatangi Quran itu kebatilan jadi e, didepankan belakang yang menunjukkan bagaimana Quran benar-benar kunci -benar dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Belum lagi dari sisi hukum-hukum yang terkandung Bahkan ahli sejarah pun akan menyatakan ya bagaimana Quran itu betul-betul menggambarkan suatu hal yang menjadi fakta sejarah. Contoh misalnya yang sering kita jadikan contoh itu ketika Allah SWT menceritakan tentang penyebutan Raja Malik untuk penguasa Mesir. di Dikala masa Nabi Yusuf AS berada di negeri Mesir. Dalam surat Yusuf itu Allah selalu menyebutkan Raja Mesir itu dengan kata Malik. Tapi kenapa di masa Nabi Musa disebut apa? Firaun. Itu bukan bukan eh, gambaran adanya sinonim enggak, Itu ada maksudnya. Ada perbedaan yang antara Malik dengan Firaun. Firaun itu adalah gelar raja untuk penguasa Mesir asli. Sedangkan kata malik itu Tidak menunjukkan bahawa penguasa Mesir Di masa Nabi Yusuf AS Itu adalah Bangsa Mesir Asli Bukan Jadi di masa Nabi Yusuf AS itu Mesir itu lagi dikuasai oleh Bangsa Amalik Bangsa Amalikom, Bangsa Mamalik Bangsa Pengelana Kenapa? Karena pada saat itu Mesir itu dalam kondisi perang saudara Sehingga ada kelemahan di situ yang kemudian diserang oleh bangsa Amaliqah ini kemudian dikuasai Mesir dini oleh mereka sehingga bangsa Mesir sendiri itu menjadi kelas tiga kala Nabi Yusuf Alaihissalam berada di bawah. Maka Nabi Yusuf menyebut raja Mesir bukan firaun tapi Malik raja karena memalik bangsa Amaliqah ini tidak pernah menggunakan istilah firaun untuk menyebut atau mengendari raja di tapi ketika Nabi Musa, di masa Nabi Musa, itu kekuasaan Mesir itu kembali ke tangan pribumi. Kembali ke tangan penguasa Mesir yang sebelumnya dan asli Mesir. Ya, bangsa Kiti. Yang mana mereka selalu menggelari raja-raja mereka dengan Hil Bila'awun. Luar biasa, ini. ini, ini ahli sejarah. Menyingkronkan antara yang disebutkan dalam Quran dengan fakta sejarahnya seperti apa? Ternyata seperti itu rahasinya. Nah ini Nabi Muhammad saw yang menceritakan seprecis ini, gitu ya, setepat ini. Sedangkan Nabi Muhammad dianjurkan untuk, ya, e, apa namanya, untuk datang ke Mesir ini nggak pernah kan, apalagi mendengar apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa dahulu tentang kisah-kisah nabi-nabi yang berutus di negeri Mesir. Tidak ada informasi sampai kepada Nabi di sana pada pada saat itu. Apalagi Nabi di kota Mekah. Nabi tidak di kota Madinah. Nabi di kota Mekah. Yang banyak ayat-ayat turun. Eh, berkenaan dengan Di antaranya tentu ada berkenaan dengan kisah Nabi Musa ini yang turun di saat Nabi di kota Mekah. Pengetahuan itu tidak tidak pernah diketahui oleh Nabi saw. Karena kota Mekah itu Sedikit sekali Hampir-hampir ya, tidak ada Hampir-hampir tidak ada Sehingga ya, Akses untuk mendapatkan informasi tentang hal, hal seperti ini ya, Sangat minim sekali, hampir-hampir tidak Ditemukan Sehingga namun mungkin Rasul SAW kemudian menceritakan Hal-hal yang demikian kecuali berdasarkan Petunjuk dari Allah SWT amma idza jarra khalq al-'ad 'ala yadi 'abdin salihin taqin mu'min adapun ya, perkara yang luar biasa yang dihasilkan melalui tangan hamba Allah yang saleh yang bertakwa lagi beriman maka ini dinamakan karamah ya karamah minallah karamah dari Allah yang disebutkan di sini imani ya, hujjatiddin Ada kalanya untuk ya, sebagai uh, penguat argumentasi ya Kebenaran agama, wa in malihajatil muslimin dan ada kalanya karena kebutuhan kaum muslimin tergakali. Sebagaimana yang didapati oleh Maryam alaihissalam, di mana pamannya Zakaria ketika menemuinya di Meherok, satu ruangan di uh, tempat ibadah hidupnya, wajahnya indah rizq, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki. Yang kata sebagian muhasirin, rizki itu adalah diantaranya berupa buah-buahan. Tapi anehnya buah-buahan yang dimiliki oleh Marjinal itu, itu adalah buah-buahan yang tidak musimnya. Kalau zaman sekarang, Pak, misalnya ya, di negeri-negeri kita ini tidak musim durian. Tapi kemudian ada durian, itu masih masuk akal. Kenapa bisa jadi impor? Bisa jadi dikirim dari apa negara yang? terpisah yang mungkin di negara tersebut musimnya dunia atau semacamnya. Tapi kalau di masa harian dulu nggak ada yang bisa ya, mengirim impornya dari mana. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada buah-buahan ya e, di musim tersebut katakanlah buah A misal gitu, ya. di musim itu nggak ada kok terus ada ya nah, ini berarti sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan apa? kemampuan manusia untuk menghasilkannya. Wahyamu Taufanir fathani di Meherap ini, sedangkan Maryam itu dia ya, menyendiri untuk beribadah di mihrab ini, tidak pernah keluar. Semua kebutuhannya itu dicukupi oleh Zakaria ya, melalui Zakaria. Ya, semua kebutuhan Maryam di Kadang-kadang makasalmi ashabul kafi minat naomit tawi. Demikian pula apa yang didapati oleh ashabul kahfi yang para pemuda-pemuda yang tinggal di dalam kuah yang tidur dengan waktu yang lama sekali. Berapa? Berapa lama? Hah? 39. Yakin 39. Kan Allah mengatakan salah syi'at di sini tala tabiat di sini nah wa stati 9 gitu 300 dan 9 tahun 169 itu gimana cara hitungnya 300 dan ditambah 9 tahun maksudnya apa Anda tahu 300 tahun untuk perhitungan tahun syamsiah dan 309 tahun untuk perhitungan tahun Komaria itu maksudnya begitu Karena ada perbedaan Samsia dan komaria Setiap 100 tahun itu ya Ditambahkan 3 tahun untuk komaria Yang Samsianya 100 berarti komarianya 100 uh, 103 Jadi kalau 300 100 tahunnya itu 3 tahun Berarti 309 Maka Allah katakan Wasdaduti seka Jadi tambah 9 Jadi bukan 309 Kalau 309 itu maksudnya perhitungan tahun Komariyahnya, tapi kalau perhitungan tahun samsiahnya 300 Makanya Allah menyebutkan 309 Untuk apa? Mengakomodasi semua hitungan tahun ini Tahun samsiahnya dapat, tahun komariyahnya dapat Quran ini luar biasa Kok bisa sampai se sebetul itu Quran ini menghadirkan data Luar biasa Perhitungan samsiahnya 300 ditambah sembilan untuk perhitungan oh, Maria. Al-Quran banyak apa Alquran itu. Kalau kita berdak itu uh, luar biasa. Rasulullah Alquran. Wah pokoknya hal-hal di dalam takdir Allah sama. Al Dimana mereka itu tetap eksis hidup dalam keadaan mereka ya. Ketika tidur itu tidaklah bumi menelan. Jasad mereka Tidak ada sama sekali hewan yang bisa Menyentuh mereka, tidak ada Bahkan kalau anda baca dalam surat Khafi itu Allah menceritakan bagaimana Letak gua bagaimana Allah Menjadikan cahaya yang Masuk ke dalam gua itu seperti apa Kadarnya, anda baca di Quran itu ada Tentang kisah Bagaimana Allah mengatur, bagaimana apa? Para pemuda-pemuda ini Itu bisa tetap hidup Selama 309 tahun ini Jadi meskipun meskipun di situ Allah Swt taklah berperan dengan kuasanya, tapi Allah tetap ya, menampakkan kuasa itu melalui hukum-hukum kausalitas yang Allah sudah tetapkan sebagai sunnah. Jadi tetap Allah memberikan sebab-sebab ya, untuk membuat pemuda ashabul kahfi ini benar-benar dalam kondisi tidak hancur Nah Ini termasuk dari karomah para para wali. Ya, Adapun apa yang ya, berlangsung Yang uh, terkenaan dengan Hal-hal yang menakjubkan ini Atau yang serupa dengan hal-hal yang menakjubkan ini ya, Melalui tangan orang-orang kafir Maka ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan Ini termasuk daripada sihir ya. Sihir khayalan ya. Apa namanya uh, Tipuan mata dan semacamnya Termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan Pestegaan ulama ya, itu apa identitas? Jadi ee, digunakan untuk merusak aqidah manusia, walidzuror ya, fihim dan yang memutlorki mereka, walisat min al dan ini bukan termasuk karamah. Dan nanti puncaknya, mbak fitnah yang semacam ini fitnah tuh dajjal. Oh ini paling puncak. Ya, Di mana dajjal ini luar biasa, tapi dia itu dikatakan dajjal, jangan jangan salah ya. Dajjal itu empat ratus tahun Dajal, kadal, gitu. Benar-benar dia bawa pergusta. Tapi apa yang dia bawa itu benar-benar terlihat sangat real, sangat nyata, sangat nyata, saudara. Kalau dia terfirofil hawa, ya seperti terbang di udara, ayam syallemah, cara di atas air. Tapi dia fajir, orang dosa, gitu. Maka ini jelas perbuatan setan. Jadi anak-anak mata keratulaili dipilih kufri wasirki padamu. Karena ketika mereka mendekatkan diri kepada setan-setan ini Di mereka kufuran dan kesyirikat Maka setan-setan ini akan membantu mereka ya. Makanya disebut wali-wali setan ini Wali-wali syaitan Bukan wali-wali Allah atau wali-wali syaitan Jadi ini semuanya adalah perbuatan perbuatan syaitan Wali-wali syaitan ini di, dikatakannya فما يجري على ذي هاول الفجره من الشعوذات والشرك ومن اعمال الشياطين او من خيلهم وتجذيهم على الناس jadi apa yang uh, berlangsung dari tangan orang-orang fajri ini ya, ya, sihir dan uh, kesyirikan ini termasuk perbuatan-perbuatan syaitan atau min haylihim wa tajdihim nas atau termasuk tipu daya dan kedustaan yang dibuat oleh syaitan di hadapan manusia Wahyau umurunnya Taallamunaha, fimmah baynaun kamayat Taallamunasehwal. Dan dia lah perkara-perkara yang mereka pelajari, ya, sebagaimana mereka mempelajari sihir. Jadi, bisa dipelajari ya, sesuatu yang disebut ini sihir dan semacam ini, bisa dipelajari. Ada cara-caranya, ritual-ritualnya, atau paling tidak ada namanya sihir seperti sulap dan semacamnya ada alat-alatnya ada perlengkapannya ada zat-zat yang apa digunakan untuk menipukan dengan mata manusia wala yusabu ila al-anbiya wa atba'ihim shay'un minha wa lihadzalamma nasaba al-yahud as-sihr 'ala nabiyullah Sulaiman alaihi sallam radallahu alaihi an as-sihr kafrun wala yunsafu al-ufru ila al-anbiya wa Sulaiman alaihi salam minhum wa la dan tidak disantarkan kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka Sesuatu pun dari sihir ini. Kenapa? Karena mereka bukan pakai sihir enggak pakai jasa setan Itu benar-benar real, nyata Suatu khalikunil ada Sesuatu yang di luar kebiasaan Manusia memang real Memang seperti itu Allah gendaki Bukan Tipuan pandangan mata atau semacamnya Seperti dulu ada seorang penyihir Yang bisa menghilangkan Pesawat terbang <tuh> Dihilangkan apa pesawat terbang Itu hanya permainan apa? Permainan syaitan Oleh karena inilah Ketika Yahudi menyandarkan sihir itu kepada Nabi Allah Sulaiman Maka Allah membantah mereka Bahwasanya sihir itu kekufuran Dan tidaklah kekufuran itu disandarkan kepada para Nabi Dan Sulaiman termasuk dari mereka para Nabi Sehingga tidak layak bagi Sulaiman itu apa? Untuk mengamalkan jin. sihir Jadi Sulaiman benar-benar mendapat mu'jizat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak melalui sihir atau praktik-praktik sihir Atau ritual-ritual yang mendatangkan apa? Bantuan-bantuan syaitan dan jin Yang itu tentu ragaikannya dengan kekufuran dan ghasya'idah Insyaallah untuk masalah yang ke-21 ini kita akan baca pada والحمد لله تعالى الذي سخر لكم خير الطرقات لكم سبحانه نحمده شكرا جزيلا لاننا سافرنا ووطئنا اليه صلى الله